Bidra Bisnis, beberapa hari terakhir Indofood didera kasus penarikan produk mie instan mereka Indomie dari pasar Taiwan. Kabar tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat produk mie instan m e r u a k a n makanan yang cukup sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk membicarakan masalah ini segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi, Pak Sofian. Apa yang sebenarnya terjadi di Taiwan itu Pak? Ya, sebenarnya beginilah, kasus itu sebenarnya itu adalah sebenarnya persyaratan daripada tiap-tiap negara mengenai makanan mereka. Nah persyaratan dari Taiwan itu misalnya yang memakai daripada alat di dalam makanan bakmi itu di sana tidak boleh. Si 0% kita memakai 250 miligram. Nah sekarang karena dilakunya sana a barang-barang endomi itu tentu キータ、ポニア、エンポテイ、エンポテイ、キータ、ジ a ガメンジュアル、ダリパダ、ポドク、ヤムンジャディ、エンスバナナナ、ディプジュアル、ブリカ、ダラム、ディエンスバナナ、ディプジュアル、ブリカ、ダラム、ディエンンスバナナディプジュアルブリカダラムディエンスバナナナディプエンスバナナナナ、ディプジュアル、ディエンポテイ、ダラム、ディ アメリカの人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は誰かが必要な人は yang sebenarnya hanya keuntungan pedagang-pedagang a j a tapi memang kurang diwaspadai juga oleh Indofood bahwa ada barang-barang y a masuk ke Taiwan yang mem tidak memenuhi standar Taiwan gitu nah bagaimana dengan peran pemerintah jika ada kasus seperti ini? ya pemerintah harus menolong sebenarnya untuk lebih menjelaskan masalah-masalah itu ke masyarakat karena、so, sekarang kan dia e f e k t e d kan sebenarnya lebih banyak market dalam negeri kita a o r a n jadi semua takut bahwa itu barang beracun yang susah dimakan kayak dulu mengilai melamin dan y a n g l a i n itu Jadi ini menurut saya yang terjadi, yang pemerintah harus membantu Indofood supaya mereka itu penjelasan kepada masyarakat bahwa ini aman untuk dikonsumsi, bahwa ini ada salahnya karena standar Taiwan kita itu jual standar Indonesia, tentu masalah-masalah ini menurut saya yang bisa kita jelaskan. Demikian Sofian Wanadi, saya Wina Santoso.